Assalamualaikum Sederlun, berita malam edisi hari ini Sabtu 22 Oktober 2016 dibacakan Ardiansyah. Polisi kembali amankan 3 bendera bintang bulan dari Gapura, Damapulo. Ribuan hektar sawah di Aceh Jaya terkena dampak banjir. DPRK Abdiya desak pemerintah segera bangun pengaman tebing di Kerung Babahrut. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM, Majatenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimbabase 90,1 FM, Loks Mame. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram di FM. Darlun personel Polsek dan Koramil Idiraya kembali mengamankan tiga lembar bendera bintang bulan yang terpasang di Gapura Jalan Masuk Gampung Dama Pulau, Kecamatan Idiraya, Aceh Timur, Sabtu siang. Sejauh ini belum diketahui siapa yang mengibarkan tiga lembar bendera bintang bulan itu dan masih dalam penyedikan. Informasi yang dihimpun, tiga lembar bendera bintang bulan diikat oleh orang tak dikenal di tiang dan dipasang di atas Gapura Jalan Masuk Gampung Dama Pulo. Sedangkan di bawahnya terpasang sepanduk calon gubernur wakil gubernur Aceh pasangan Mualim T.A. Khalid dan cabub-cawabub Aceh Timur pasangan Hasbalah dan Syahrul. Kemudian petugas keamanan yang tiba di lokasi melakukan koordinasi dengan perangkat gampung. Selanjutnya warga menurunkan tiga lembar bendera bintang bulan yang dikibarkan dan menyerahkan kepada petugas untuk diamankan ke Mapolsek Iditayu. Sejauh ini belum diketahui pelaku pengibar tiga lembar bendera bintang bulan itu dan masih dalam penyelidikan. Sebelumnya dari lokasi yang sama petugas keamanan juga mengamankan 7 lembar bendera bintang bulan masing-masing empat -masing lembar diamankan Selasa 11 Oktober dan 3 lembar diamankan pada Rabu 12 Oktober. Luas sekitar 1000 hektar sawah di Aceh Jaya terkena dampak banjir. Akibatnya sebagian tanaman padi yang dipotong hanyut di bawah banjir. Sementara tanaman padi yang baru ditanam serta yang telah berkecambah terancam gagal panen. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Jaya M. Jamin Ibrahim mengatakan areal sawah yang terendam hampir menyeluruh di Aceh Jaya. Selain sawah, kebun jagung juga ikut terendam. Diperkirakan kerugian petani akibat banjir kali ini mencapai 1,5 miliar rupiah. Pasalnya selain sebagian tanaman padi yang telah dipotong hanyut di bawah banjir, tanaman padi yang baru ditanam serta yang telah berkecambah terancam mati. Sementara tanaman jagung juga ikut mati terendam air. M Jamin mengatakan di Kecamatan Pasiraya padi yang terendam banjir sekitar 481 hektar, Kecamatan Tenom 752 hektar dan Kecamatan Jaya 152 hektar. Sedangkan tanaman jagung yang terendam mencapai 83 hektar yang terdapat di hampir semua kecamatan. M. Jamin berharap para petani nantinya untuk masuk asuransi pertanian yang telah dipasilitasi PT. Asuransi Jasindo. Sehingga jika petani mengalami gagal panen, akan dibayar sekitar 6 jutaan setiap satu kali musim panen. Sudah dulu, anggota DPRK Aceh Barat Daya, Yusran, mendesak pemerintah Abdiah segera membangun pengaman tebing pada bantaran sungai Kerumbah Barut, Kecamatan Barut. Hal ini guna mencegah banjir luapan Kerumbah Barut. Ia mengatakan jika tidak segera dibangun pengaman tebing di bantaran sungai Babah maka ratusan rumah penduduk terancam amblas saat musim penghujan tiba. Saat ini erosi kerung Babah Rut terus meluas. Menurutnya kerung Babah merupakan sungai yang ganas. Saat musim penghujan tiba, maka ada ratusan rumah desa Teladan Jaya dan desa Pantai Cermin yang terendam banjir sehingga perlu penanganan serius dari pemerintah. Yusuran mengaku telah beberapa kali meminta agar pemerintah untuk memprioritaskan anggaran pada lokasi dan tempat rawan banjir. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut pemerintah. Darlun pemerintah Aceh tengah kembali menggelar kontes kopi spesialiti Indonesia atau KKSI ke-8 di Takengon. Acara ini berlangsung tiga hari dari Jumat kemarin hingga minggu besok di Gedung Sistem Resi Gudang Paya Ilang, Takengon. Sebanyak 6 dari 12 juri kontes berasal dari luar negeri untuk menilai 15 finalis dari sejumlah daerah. Panitia KKSI Iwani Tosa Putra mengatakan sebelum kontes terdapat 130 sampel kopi Arabika serta 90 contoh kopi Robusta yang diseleksi untuk diikutkan dalam final kontes. Dari hasil seleksi 15 finalis, 15 finalis dinyatakan masuk grand final yang dilaksanakan di kota Takengon. Dari 15 finalis, 4 merupakan kopi dari Aceh Tengah. Sementara itu Bupati Nasarudin mengatakan Kabupaten Aceh Tengah merupakan rumah bagi kontes kopi spesialiti Indonesia yang sesungguhnya. Selain kultur tanah yang subur, Aceh Tengah memiliki lahan tanam kopi Arabica terbesar di Indonesia mencapai 48.000 hektar Bahkan 80% masyarakat merupakan petani kopi. Bupati menilai kontes kopi ini bukan sekedar kegiatan yang singgah di Takengon untuk penyelenggaraan event ke-8 ini. Tetapi Aceh Tengah sebenarnya rumah bagi KKSI. Nasarudin juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta KKSI yang telah tiba di Takengon. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFFF. Sudarlun Petugas Satuan Narkoba Polres Aceh Timur berhasil menangkap Irwanda 28 tahun warga Gampung Bukit Laga, Kecamatan Idiraya Aceh Timur atas kepemilikan narkoba jenis sabu. Irwanda merupakan DPU karena merupakan satu dari sebelas tahanan Polres Aceh Timur yang berhasil melarikan diri pada Juli 2016 lalu. Kapolres Aceh Timur AKB Perudi Purwianto mengatakan Irwanda ditangkap Kamis malam kemarin di sebuah kios di Gampung Tepin Bate, Kecamatan Idiraya. Setelah diperiksa, ternyata ditemukan 6 paket sabu dari Rwanda. Ia mengakui bahwa sabu tersebut miliknya. Dalam pemeriksaan terungkap, ternyata Irwanda selama ini masuk DPO polisi. Pasalnya Irwanda merupakan satu dari sebelas tahanan Polres Ajo Timur yang melarikan diri pada Juli 2016 lalu. Namun pelaku kembali diringkus karena terlibat kasus yang sama, sehingga hukumannya bertambah berat. Sebelumnya, polisi juga menangkap seorang wira swasta yang juga memiliki sabu-sabu pada hari yang sama. Ča je izhar, 41 tahun warga gampung Menasa Tunong, Kecamatan Pante Bidari. Izhar ditangkap di sebuah gubuk di gampung Senebu Sabo, Kecamatan Pante Bidari. Darlun Irfan bin Usman, 16 tahun warga gampung Dayah Tano, Kecamatan Mutiara Timur Pidi, sudah hampir 3 pekan menghilang. Remaja itu meninggalkan rumah sejak 1 Oktober lalu, dengan tujuan tidak jelas mengendarai sepeda motor jenis Blade dengan nomor polisi BL 6490QJ. Ayah kandung Irfan Usman Bin Gade, 54 tahun, mengatakan Irfan tidak pernah kembali ke rumah terhitung sejak meninggalkan rumah 1 Oktober lalu. Awalnya ia disebut-sebut menuju ke Medan, Aceh Utara, serta Banda Aceh. Tapi setelah dicek oleh pihak keluarga, keberadaannya tidak diketahui. Sementara nomor handphone yang digunakan Irfan tidak aktif. Pihak keluarga juga telah menghubungi rekannya hadapi warga gampung Tibaraya Mutiara Timur, tapi hanya aktif beberapa kali dan kini nomor handphone yang digunakan hadapi juga tidak aktif. Kondisi ini membuat pihak keluarga semakin cemas. Bahkan pihak kerabat keluarga telah mencari ke sejumlah anak saudara baik di Kuala Simpang, Aceh Timur, serta Banda Aceh. Namun keberadaan Irfan belum diketahui, sehingga siswa kelas 2 SMK Terubu Mutiara PD itu juga tidak masuk sekolah. Irfan sudah 20 hari meninggalkan rumah tanpa kabar. Belon sebanyak 60 pemuda dan pemudi Aceh mengikuti pelatihan dasar koperasi di Aula Hotel Kuala Raja Banda Aceh. Kegiatan yang berlangsung 2 hari ini bertujuan memberikan pemahaman dalam pemberdayaan koperasi sehingga memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi. Acara pelatihan dasar koperasi ini di diprakarsai Dewan Pimpinan Daerah DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Aceh. Ketua Panitia Bustamam Kamal menyampaikan kegiatan dengan tema koperasi solusi ekonomi sosial menghadirkan empat pemateri. Ketua DPD KNPI Aceh Jamaluddin dalam sambutannya mendorong para pemuda untuk bisa memandang koperasi sebagai lembaga bisnis. Sebab saat ini kekuatan ekonomi berada pada ekonomi makro atau rakyat. Pada tahun 2015, dari 7.000 koperasi yang ada di Aceh, hanya 3.000 lebih yang sekedar ada nama dan 1.000 lebih aktif. Selama ini KNP Aceh telah memiliki 150 lebih usaha dari lima kecamatan yang ada di Aceh, termasuk di Aceh Singkil, Tamiang, dan Pulau Banyak. Menurutnya pelatihan yang dilakukan selama ini didanai oleh APBA dan APBN bekerjasama dengan balai latihan kerja. Dari Newsroom Tanjung Kormaeskian, Berita Malam Edisi Sabtu 22 Oktober 2016.